Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio, pagi hari ini kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A Sehatin. Bersama Minola. Cepat atasi sembelit tanpa melilit. Eh, apa kabar ibu-ibu? Baik. Iya, eh, perjalanannya lancar. Alhamdulillah ya, ini dari berbagai macam majelis taklim. Dan pagi hari ini semua yang hadir sini tampak cantik-cantik sekali. Ada yang ganteng-ganteng juga kok, tenang aja. Iya. Saya pengen tanya nih sama ibu-ibu. E, cemburu gak kalau ngelihat suaminya ngobrol sama perempuan lain? Enggak. <tuk> Enggak punya suami situ. tuh. Kalau istrinya, kalau istrinya ngobrol sama orang lain cemburu gak? Cemburu, iya. Cemburu itu wajar manusiawi namanya kita sayang kan Jadi kalau ngeliat sama orang lain itu pasti ada rasa cemburu Tapi bagaimana kalau cemburunya berlebihan Nah bagaimana Islam melihat hal ini Kita akan sama-sama mengikuti tausia dari Mama Dede Tentang salahkah istri cemburu Silakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalam wa ala asrafil anbiya iwal mursalin, wa ala alihi wa sohbi ajma'in amma ba'du. salakah? istri cemburu? Apa sih yang namanya cemburu? Ketidaksukaan seseorang ketika ada orang lain mencintai, menyukai orang yang dia sukai. Itu cemburu. Yang namanya cemburu, fitrah dasar manusia. Bawaan dari sononya, sunatullah. Semua manusia pasti punya rasa cemburu. Cemburu ada dua jenis. Yang pertama, cemburu yang dibenarkan. Yang kedua, cemburu yang dibenci oleh Allah. Mana cemburu yang dibenarkan, yang disukai oleh Allah? Cemburu yang sedang-sedang saja. Rasulullah berkata, khairul umur awsatuha segala urusan yang sedang-sedang saja yang berlebihan. yang kedua, cemburu yang tidak disukai Allah-Allah, cemburu yang tidak berdasar, tidak ada alasannya. nah itu dibenci oleh Allah. jadi cemburu yang pertama karena ada keraguan-raguan tentang kesetiaan pasangan itu boleh. yang kedua tidak ada keraguan, cuma dikarang-karang, dihayal-hayal itu yang dilarang. Karena tanpa bukti apa alasan kita semburu. Jangankan kita manusia biasa. Siti Sarah saja. Istri Nabi Ibrahim padahal dia yang menyuruh suaminya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Budak belian mereka. Namun ketika Siti Hajar mengandung Ismail. Betapa Nabi Ibrahim menyayangi Siti Hajar. Kelihatan oleh Siti Sarah. Sebagai madu dan yang menyuruh suaminya menikah dengan Siti Hajar. Tapi kenyataannya begitu melihat suaminya menyanyi istri yang kedua. Yang sedang hamil, yang sedang mengandung di belay di depan dia. Masya Allah dia melihatnya dia pun merasa cemburu. Lalu Allah dengan bijaksananya mengatakan Ibrahim bawalah istrimu ke sebuah lembah. Mekah itu lembah 3600 tahun yang lampau. Di mana sejarah ini terjadi. Dibawa oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar Istri yang kedua yang sedang hamil, yang sedang mengandung atas perintah Allah ke Zubah Lembah yang sekarang menjadi Ka'bah. Disitulah gara-gara kecemburuan Siti Sarah kepada Siti Hajar. Padahal sekali lagi, yang menyuruh menikah kepada Siti Hajar dirinya sendiri. Apalagi ibu-ibu yang suaminya kagak disuruh ujung-ujung punya bini aja. Weh, gawat. <tuh> Jangankan ibu-ibu yang datang di Indosiar, Siti Aisyah saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi gilir di rumah Siti Aisyah. Ada pembantunya Zainab binti Jasin membawa makanan di mangkok di piring. Assalamualaikum, ini dari Ibu Zainab Siti Aisyah cemburuan. Ketika eh, pembantunya Zainab membawa makanan di piring. Ditepak piringnya sama Siti Aisyah. Saking cemburunya. Giliran di rumah saya kok pake dibawain makanan dari si yang lain. Cembur dia. Ditepak piringnya pecah. Rasul bilang sebentar dulu. Bilang sama pelayan yang bawain makanan dari ibu Zainab tadi. Lalu Rasul ngambil piring yang utuh dari rumah Siti Aisyah. Maaf ya. Ibu, kamu sedang marah. Nih, piring bawa pulang. Nah, piring yang pecah ini jatah orang yang pecah. Artinya Rasulullah seseorang mengatasinya seperti itu sebagai suami. Dia tahu Siti Aisyah sedang cemburu. Gara-gara gelidah di Siti Aisyah dibawakan makna oleh Jenab. Saking cemburnya ditepak piring sampai pecah. Tapi Rasul dengan adilnya mengembalikan piring. Punya Siti Aisyah yang utuh diberikan kepada pelayan Jenab. Kembalikan piring yang utuh. Yang pecah. Jatah orang yang mencintai. Contoh kasus yang lain. Siti Aisyah mengatakan. Belum pernah aku merasa cemburu kepada orang lain kecuali dengan Hadijah. Anda tahu dalam sejarah. Siti Hadijah sudah meninggal. Waktu menikah dengan Siti Aisyah pun. Tapi kenapa dia cemburu dengan orang yang sudah meninggal? Siti Aisyah sangat mencintai Rasulullah SAW. Dia bilang walaupun sudah meninggal Siti Hadijah disebut-sebut mulu. ...ada kakaknya Hadijah datang. Rasul bilang, Ya Allah, duduknya seperti Hadijah, Bicarak pun seperti Hadijah. Ketika pamit akan pulang persis kayak Hadijah. Siti Aisyah marah dengan cemburu. Lari keluar rumah, nyender di pohon korma. Sejarah mengatakan saking panasnya hati Siti Aisyah... ...cemburu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Maka Siti Aisyah... Menyebabkan pohon korma layu itu gambaran saking panasnya orang yang cemburu. Yang namanya kecemburuan ada dua. Yang pertama cemburu membela orang yang dia cintai. Yang kedua dia berusaha agar tidak ada orang lain yang mencintai orang yang dia cintai. Beda loh. Yang pertama cembur yang pertama. Membela orang yang dia cintai Misalnya saja uh, Abdel mencintai si A Si A dihina sama orang Mama tanya Abdel mau diam aja apa mau dibelain tuh si A Dibelain Dibelain. Ini yang pertama Membela orang yang dia cintai Kalau ada orang menghina Mengejek Abdel gak terima Bong, Dia orang yang saya cintai Nah ini yang benar-benar Diperbolehkan dalam Islam Kita semua sebagai seorang Muslim pasti mencintai agama kita, betul gak? Betul. Ketika ada orang menghina agama kita, mengejek agama kita, otomatis spontan tanpa ada aba-aba langsung kita marah. Misalnya ada orang injak-injak Quran, kita akan tinggal diam atau kita akan melawan. Misalnya ada orang menyerang masjid orang sedang ibadah, kita akan tinggal diam atau kita akan berontak. Kenapa? Karena kita. ...seorang muslim, mencintai agama islam... ...pasti kalau ada agama yang dihina... ...tidak akan tinggal diam, kita berontak. Walaupun maaf dalam tanda kutip. Boleh jadi orang tadi cuma islam KTP. Mungkin jarang ke masjid. Tapi ketika agamanya dihina oleh orang lain... ...dia akan benar-benar mewilang -benar itu cemburu. Artinya, kalau ada orang menghina agama kita mengejek agama kita tapi dia tinggal diam dia tidak punya rasa cinta dalam dirinya kepada agama tadi dan ini yang dibela oleh para nabi anda lihat para rasul para nabi rela berjuang sampai dikejar-kejar disiksa dibunuh oleh orang sekeliling gara-gara menisiarkan sariah agama atas perintah Allah inilah kecemburuan sekarang kalau seorang istri Boleh is isi cemudok pada suaminya? Boleh. Makanya jadi suami pada mikir. Mana suami? Saya. Hei suami. Kalian Tuh. jadi suami mikir. Hmm. Jangan memuji perempuan lain hmm. di depan istri Anda. Ya Allah, tadi ketemu teman kuliah bikin cantik aja. Hmm. Lah, euh, euh, bini lu mengkelap. <laughs> Pernah Abdel begitu? Enggak. Ya Allah, jalannya itu menggairahkan. Masa ketika dia pakai baju tadi, masalah mempesona, dikeplak sama bini loh. Jaga Anda sebagai suami, jangan memuji perempuan lain di depan istri, apapun tujuannya, walaupun istri Anda gak langsung ngomong, saya jamin di dibaktinya sangat menyakit. Jangan sekali-kali Anda membandingkan istri Anda dengan perempuan lain. Kebalikannya. Jangan kita para istri membandingkan suami Anda dengan laki-laki lain. Tuh si Anu magagah banget jalannya juga. Nggak kayak lu leto ya. <tik> keplak sama laki lo. Tuh si Anu. Masya Allah. Usahanya sukses. Ih, bodinya itu loh, uh. Allah. Jadi banyak permasalahan Yang menjadikan seorang cemburu, baik istri yang cemburu dengan suaminya maupun suami yang cemburu dengan istrinya. Hati-hati Anda, jangan menyakiti pasangan Anda karena tujuan pernikahan di taskunu ilaiha. Untuk ketenangan dan ketenteraman insya Allah demi ketenangan dan ketenteraman jaga jangan sampai cemburu mereka berlebihan. Iya, itu dia Tersia Mama untuk tema kita tentang salahkah istri cemburu. Dan langsung saya berikan kesempatan ibu-ibu yang mau nanya. Siapa mau nanya, Bu? Ya. Siapa mau bertanya? Ya. Boleh sebelah sini dulu? silakan Mana? Oh iya, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan... Nama saya Ibu Yuyun dari Majelis Ta'lim al Furqon Cipunagara, Subang. Oke, okay, C. Yuyun. Curhat dong, Ma? Iya dong. Ma, saya mau tanya uh, tentang cemburu yang bagaimana yang dibenarkan menurut agama Islam. Uh, istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Dan uh, apakah termasuk cemburu ter, apakah termasuk cemburu yang dibenarkan pula jika seorang istri saya misalnya e, cemburu terhadap suami atau malah iri karena suami e, selalu ngasih keluarganya tanpa sepengetahuan saya ah, apa nggak satu jawaban satu, yang, satu yang, aja. yang kedua aja yang dijawab mak karena yang pertama sudah dijelaskan oleh mbak ya. ya makasih mbak ya. ya kalau suami saya ngasih duit sama emaknya ngasih duit sama kakaknya ama saudaranya apa termasuk cemburu cemburu Tapi cemburunya pakai ini. Yes, aluna ka mazayun fikun kulma fak tum bin haidin parilu wal akrobin wal yatama wal masakin al bakoroh dua Ada orang yang bertanya tentang napakah yang baik. Napakah yang baik? Yang pertama diberikan kepada orang tua, saudara dekat, saudara jauh, yatim baru pakin miskin. Maxun ayat ini apa? Kalau Anda punya suami, ngasih duit sama emaknya, ...jangan cemburu, kewajiban. Kalau Bini cemburu, artinya dia bodo gak ngerti Quran. Maksudnya, Mak, istrinya juga merasa ingin, gitu, ngasih ee, ibunya juga. Sedangkan yang sering membantu, ataupun ada kekurangan si istri ini, si keluarga ini, ...kebanyakan membantu dari keluarga istri, gitu. Jadi, ngasih duit sama orang tua, ...kalo orang tua dengan mertua posisi ekonominya sama, harus sama. Biasanya ngasih emak 100 ribu, ngasih mertua 100 ribu Harus seperti itu Ce, yu, yun. Terima kasih ma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kita harus break dulu sebentar Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini Di Mama dan A Beraksi Bersama Mitola. Cepat atasi sembelit tanpa melilit Jangan kan yang atapnya terpisah, yang serumah saja satu atap, uler bulu. Banyak kecil, lak. Manasin apa, ma? Bukan manasin, survei membuktikan. Insyaallah.